Assalamualaikum Seder Alun, Berita Malam edisi hari ini Selasa 8 Agustus 2017 Dibacakan oleh Ahyar Sejumlah rumah warga loban hancur dihajar omba Guru kontrak daerah terpencil akan dibatalkan jika tidak cukup persyaratan Anak pejabat di diduga ikut terima rumah warga miskin Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi BFM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rumah Pase 90,1 FM Luxemawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sejumlah rumah warga haloban kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil yang berada di pinggir pantai di Terjang Ombak. Akibatnya kini kondisi sebagian rumah tersebut sudah hancur sehingga terpaksa ditinggal penghuninya. Rumah yang rusak berat terkena abrasi pantai ini berada di dekat dermaga Bud Haloban. Kemudian rumah penduduk di desa Asantolai yang bertetangga dengan Haloban. Kerusakan parah terlihat di sekitar dermaga. Setidaknya ada lima rumah warga yang hancur. Abrasi di kawasan ini mulai mengganas pasca gempa tsunami Nias 2005 lalu. Permukaan tanah pun mengalami penurunan sehingga ketika pasang air laut masuk ke permukiman. Bahkan ketika ombak besar hantamannya hingga ke dinding rumah. Kondisi itulah yang menyebabkan rumah penduduk banyak hancur di dera ombak. Anggota DPRK Cessingkil asal Haloban Taufik mengatakan, untuk mengatasi abrasi, pemecah ombak sudah dipasang di bibir pantai dekat dermaga Haloban. Namun sebagian besar bibir pantai dekat permukiman penduduk belum dilengkapi pemecah ombak. Taufik meminta pemerintah Aceh membangun tanggul pemecah ombak. Shederalun Ketua Komisi EDPRK PD, Khairil Shahrial, mengatakan guru honor yang telah lulus sebagai guru kontrak daerah terpencil di Kecamatan Muara Tiga PD bisa dibatalkan jika terbukti mereka yang lulus itu tidak cukup persyaratan. Guru honor tersebut telah lulus sebagai guru kontrak yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan PD empat bulan lalu. Sebelumnya, Guru Honor menuding bahwa Dinas Pendidikan PD telah curang dalam perekrutan guru tenaga kontrak daerah terpencil di Laweng. Mereka meminta Komisi EDPRK PD membongkar kecurangan tersebut dengan didukung bukti-bukti di lapangan. Bagi guru kontrak yang tidak cukup persyaratan, harus dibatalkan. Ketua Komisi EDPRK PD, Hairil Syahrial meminta Dinas Pendidikan PD membuka kembali penerimaan tenaga guru kontrak daerah terpencil. Dalam perekrutan, harus diperoritaskan guru honor yang telah lama mengabdi di sekolah. Perekrutan harus adil dan tidak tebang pilih. Sementara itu, Kabit Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan PD Dr. Andes Sulaiman mengatakan, perekrutan guru honor sebagai tenaga kontrak telah sesuai prosedural. Mereka yang lulus telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, yang melakukan aksi protes hanya guru honor yang tidak lulus seleksi. Kederalun, seorang anak pejabat di Nagantraya dikabarkan turut mendapatkan rumah bantuan yang diperunturkan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. Rumah bantuan tipe 4,5 meter kali 5 meter tersebut kini sedang dibangun oleh pemerintah daerah. Informasi diperoleh, anak pejabat yang ikut menerima rumah bantuan tersebut berinisial CSW 25 tahun tercatat sebagai seorang tenaga bidan honorer berdomisili di desa Mondua, Kecamatan Tripa, Makmur. Camat Tripa Makmur Nasruddin membenarkan bahwa salah satu penerima rumah bantuan sosial yang diperunturkan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah kerjanya merupakan menantunya yang telah menikah dengan anaknya beberapa waktu lalu. Mereka dapat rumah bantuan karena mengajukan proposal dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Kota Kemudian Nagantraya, Alboin Adarian mengaku tidak tahu bahwa ada seorang anak pejabat setingkat camat di Tripa Makmur yang ikut mendapatkan rumah bantuan. ...semua penerima rumah bantuan yang saat ini sedang dikerjakan rekanan... ...telah melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh tim. Alboin menjelaskan, total rumah bantuan dibangun pembuka penangan raya... ...bagi masyarakat orang mampu tahun 2017 ini... ...mencapai 245 unit... ...dengan angkeran sebesar Rp18 miliar rupiah atau Rp85 juta rupiah setiap satu unit rumah. Sederlund, sebanyak 20 mobil dinas Pemekab Aceh Tenggara Belum dikembalikan oleh para mantan pejabat Termasuk mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara Yang telah pindah ke medan, Dr. Ramulia SPOG Kadis yang satu ini memboyong mobil hibah Dari badan kesehatan BBB, jenis Toyota Land Cruiser Banyaknya mobil dinas yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat Membuat kebuatan Aceh Tenggara terancam Tak meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian Mobil dinas tersebut seharusnya sudah dilelang, tetapi terpaksa ditunda karena masih dikuasi para mantan pejabat, keluarga pejabat, dan pihak terkait lainnya. Kabupaten Aset Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh Tenggara, Weldan Praha Sandika Yuda mengatakan, mobil dinas yang masih dikuasi mantan pejabat merupakan aset daerah dan harus segera dikembalikan. Dia mengaku telah melayangkan surat kepada mantan pejabat dan pejabat yang masih menguasai mobil dinas yang hendak dilelang tetapi tidak dikubris. Sementara pembina LSM Satia Pila Aceh Tenggara, Dr. Nasrul Saman mengatakan, Pemkab Aceh Tenggara tidak serius menertibkan mobil dinas yang masih dikuasi mantan pejabat. Jika tidak ada itikad baik mobil dinas dikembalikan oleh mantan pejabat, maka Bupati Aceh Tenggara dapat meminta bantuan polisi untuk menarik secara paksa sehingga dapat dilelang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Shederalun, kekosongan pelanggu EKTP di Dinas kependudukan dan Cedatan Sipil Aceh Utara dari Agustus 2016 hingga sekarang belum teratasi. Sehingga 30.000 lebih warga yang sudah melakukan perekaman pada 2016 sampai sekarang belum mendapatkan EKTP karena pelanggu tidak tersedia lagi di Kementerian Dalam Negeri. Hasan, warga desa Teringpantang Pantang, Lok Sukun, Aceh Utara mengaku dirinya datang ke kantor Disduk Capil, Aceh Utara untuk mengambil EKTP yang telah direkam pada Januari 2017 lalu. Namun petugas menyebutkan belum selesai hingga saat ini karena belangku kosong. Pelasana harian kasih penataan di Capil Aceh Utara, Nur Hamah menyebutkan dirinya baru pulang dari Kementerian Dalam Negeri untuk meminta belangku EKTP karena sudah lama kosong. Tapi petugas di sana menyebutkan pelelangan belangku tersebut baru dilakukan pada Desember mendatang. Sedangkan saat ini belangku kosong. Nur Hamah mengaku belangku EKTP sudah kosong di Aceh Utara sejak Agustus 2016. Untuk mengantisipasi terjadi kekosongan EKTP, pihaknya sudah mengeluarkan surat keterangan sesuai dengan yang diperintahkan Kemendagri. Surat pengganti KTP tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan warga. Info Haji 2017. Sederlun Pemprov Sumatera Selatan memiliki kawasan terpadu embarkasi haji pertama di Indonesia. Tempat ini digunakan seluruh calon jemaah haji dan umroh di Sumatera Selatan untuk menasik haji sebelum menjalankan ibadah haji di Mekah. Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin meresmikan kawasan tersebut di Asrama Haji Palembang selasa pagi. Kawasan ini terletak di sebelah Asrama Haji Sumatera Selatan, kawasan terpadu Embarkasi Haji Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan kawasan terpadu ini dimulai sejak 17 Mei 2014. Saat ini, kawasan tersebut dilengkapi Ka'bah ukuran sebenarnya. Lintasan sa'i, latihan melempar jumrah, museum islam, dan hotel syariah. Kepala Biru Kesera Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Nasuhi, menyampaikan dibangunnya kawasan terpadu Embarkasi Palembang ini sangat baik sekali. Calon jemaah haji dan jemaah umrah dan masyarakat umum bisa berlatih di kawasan tersebut sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sedera Sipil Negara atau PNS dan Ibu Rumah Tangga mendominasi jemaah calon haji kota Salatiga Jawa Tengah tahun ini dari 213 orang jemaah yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 58 jemaah sedangkan Ibu Rumah Tangga sebanyak 44 orang. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Salatiga M. Soleh Mubin mengatakan, pada tahun ini jemaah calon haji Kota Salatiga terbagi dalam dua kloter, yaitu kloter 74 sebanyak 93 jemaah dan kloter 75 sebanyak 120 jemaah. Kloter 74 berangkat dari Salatiga tanggal 18 Agustus 2017. Kloter ini bergabung dengan jemaah calon haji dari Kabupaten Demak, Sedangkan Kloter 75 berangkat dari Selatiga tanggal 18 Agustus 2017 dan akan bergabung dengan jemaah calon haji dari Kabupaten Kendal. M. Soleh menyebutkan jemaah calon haji tertua berusia 88 tahun dengan nama Kasmi Adnasan Murwani sedangkan termuda adalah Gris Maria Ulfa dengan usia 23 tahun. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permain sekian berita malam edisi Selasa 8 Agustus 2017. Berita pagi Serambi FM hadir kembali pada pukul 7 esok waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami at Serambi FM. wassalam.